Allah itu huwal awwal wal akhir. Dialah yang tidak berawal, dia tidak berakhir. Kalau kalau dia berawal, ada yang mengawali, dia makhluk berarti. Dia juga tidak akan berakhir. Karena kalau dia berakhir berarti dia bukan Tuhan, dia bisa diakhiri. Dia bisa dikalahkan, dia bisa diwafatkan, berarti dia bukan Rabb. Nah, yang tidak pernah bisa berubah cuma Allah. Yang namanya manusia berubah, Pak. Ya. Kapan-kapan tadinya saya mau bawa nih ke sini tadi. Ya cuma beliau lagi sibuk sesar ya, cesar biasa kemana-mana saya bawa. Dulunya joget-joget-joget pakai baju romawi gitu ya. Wah sekali tampil mas 100 juta, nggak sholat tapi. Ya pilih mana mas? Mau kasih duit tapi nggak sholat? Ya nggak haji, nggak umroh. Tapi sekarang masya allah dia berubah total, baru pulang diundang sama raja Salman, dapat haji spesial dari undangan raja. Bayangin yang undang raja nih. Dari, 6, dari 200 juta penduduk Indonesia, Indonesia, dia salah, salah satu yang terpilih dihajikan gratis oleh Raja Salman, Salman. Gratis, gratis, dengan fasilitas, fasilitas seluruh bintang 6, 6. Bukan bintang 7, kalau bintang 7 puyir ya. ya. Masya, Masya Allah. Allah, luar biasa Begitu beliau kemudian hijrah menjadi artis, Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Beliau dapat anak dari istri yang soleha Kemudian beliau ya, diumrohkan, sekarang, sekarang baru pulang dari Prancis, coba. coba Antum, Antum yang, yang udah pulang panting gak pernah ke Prancis kan dia, Dia melalui Melalui, ya, apa? melalui, melalui jalan melalui dari melalui Allah Subhanahu SWT ke Perancis Dan lama 3 minggu di Perancis Ngapain? Ngapain? Ya jalan-jalan Plus, Plus juga nemenin istrinya, memengin istrinya berobat. berobat Dan istrinya berobat, Dan berobat itu ratusan juta, juta. Dibayarin, Dibayarin sama, sama Ada lembaga di Perancis, itulah rezeki, rezeki. Ya? ya Begitupun untuk Begitu Wisnu ya? ya Berubah, dulunya Masya Allah, <laughs> Masya Allah Cinta Fitri, kerjanya pacaran aja. Sekarang gimana? Nikah, keluar Begitu keluar dari dunia artis, dunia selebritis Dia sekarang merintis bisnis Masya Allah, duitnya puluhan kali lipat Lebih banyak pada masa artis Bisnis travel malangnya Tumbuh ya Dia baru buat bagi rencake di Bogor Dia baru buat macam-macam bisnisnya Masya Allah Jadi ketika orang berubah Maka ada hal baru yang dia dapatkan Kenapa? Karena berubah itu fitrah Yang tidak mau berubah Saya? Punah, siap-siap saja Iya tadi ya Nokia, Nokia tidak mau berubah, Simbian aja gitu loh. Zaman sekarang Simbian udah nggak kepake. Orang mau selfie Simbian nggak bisa. Orang mau Angry buat Simbian nggak bisa. bisa. Segala, Segala sesuatu bisa. yang tidak berubah dengan zaman, zaman dia akan punah. Maka kita harus berubah. Nokia perusahaan hebat multinasional korporat bisa jatuh. Sama seluruh multinasional korporat bisa jatuh. Sangat bisa. Bisa. Bisa. bisa. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Ramadan kita. Ada yang, ada yang berubah, jawab masing-masing Ada yang berubah, bacaan Qur'annya nambah Sedekahnya nambah, sholat malamnya nambah, duhanya nambah ya, Itikafnya nambah, yang tahu antum sendiri Gak perlu cerita kanan-kiri, cukup antum sama Allah Ya Allah, gak ada yang berubah Kalau tidak ada yang berubah, istighfar mas Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dulu ingat gak? Ramadan tahun lalu saya masih ngisi antum disini Saya masih ingat saya masih ingat tuh Ramadhan atau Ramadhan di sini atau di sana ya di Sancas. Saya lupa. Oh di Sancas tahun lalu di sana karena masih ada Bobi ya. Saya masih ingat beliau traktir kebuli ya. Eh ya, barusan triwayaan sama orang Dubai. Gimana raja minyak? Saya bilang dulu, sehat Ustaz. Ustaz. Gimana Ustaz sekarang Sancas? Saya bilang ya Allah udah setahun ya Ji Bobi. Iya. Kayak kemarin Ustaz. Saya masih ingat andong traktir kita apa nasi kebuli. Iya Ustaz salam ya buat teman-teman semua salam dari Bobi. Show. Show. Yeah. Jadi, Jadi gak terasa, terasa tuh tahun, tahun tuh, Semuanya, Semuanya harus, berubah. harus berubah Dan ternyata ya, Ramadan ya, tahun lalu ya. dengan Ramadan ya. sekarang Pertanyaan saya apa, apa yang berubah? berubah? Tanya tanya apa yang tanya berubah tanya Kalau tidak ada berubah Jangan-jangan nanti kita siap-siap untuk bunuh Oleh karena itu, itu Ramadan kita juga harus 100% persen. Karena manusia ada 3 tipe Tipe yang pertama formalitas Yang kedua apa adanya Yang ketiga yang terbaik Kita pilih yang mana ya Yang terbaik lah Ya kita mau dapat jana Firdaus ternyata, tadi saya sebutin, Firdaus. Tapi perbuatan kita nggak mencerminkan kita penduduknya. Rasanya malu gitu, ya. Kalau kita mau dapat yang terbaik, baik, istri terbaik, terbaik ya kita, ya, kita ya. jadi suami terbaik. Kalau kita mau mendapatkan anak-anak yang soleh, ya kita bayar ayah yang soleh, ayah ya yang terbaik. Maka hasilnya beda, beda karena prosesnya beda. Oleh karena itu, itu saya tanya, kita ini mau jadi orang biasa atau orang istimewa? Benar? Insya Allah. Istimewa atau biasa? Hmm, coba lihat ini Istimewa Baca Quran Sendiri Biasa? Nah ini Tidur berjamaah ya nah, Ini imamnya Ini makmumnya Ini masbuknya Ini bergelepangan Saya foto dari atas masjidnya Masya Allah Ini pemandangan Ramadan ya. Orang biasa Banyak atau sedikit? Banyak Memang yang, yang, yang biasa Yang ordinary itu banyak Martabak ya. Martabak Martaba biasa sama spesial Lebih banyak mana? Barang Biasa, lebih banyak Lebih mahal Spesial, dan stoknya selalu sedikit Saya bilang, mas yang spesial daging ada mas Yang biasa, biasa banyak pak. Kenapa? Karena memang biasa itu banyak mas Coba, kerang rebus sama kerang mutiara Mana lebih banyak? Kerang rebus Berapa kilo? 30 ribu, kerang mutiara Saya punya teman Bisnis kerang mutiara, segini mas yang, yang black, diamond black diamond katanya itu dari laut asip segini itu dikaca kecil aja CCTV-nya sampai 6 tahu berapa 1,4 miliar segini saya bilang apa yang, yang membuat ini mah ma? ustaz ini, ma? ini dari laut dalam Asia Pasifik ustaz oh ternak mas enggak mungkin ustaz laut dalam enggak ternak jadi, ini mutiara oh, ini bukan asli lagi ustaz dia pakai mas mbak mbak pakai skalung gini, itu setara dengan pakai rumah di Bintaro 1 gitu <Gelabak> <gelabak> Jadi Mbak enggak ngasa ngomong banyak-banyak. Rumah gede cluster mana Kebayoran residen sama dia, Pak? Ini yang di sini gua nih. Masial lo CCTV semua selang... sampai 6. Iya, satu yang mati, yang 6 ya. yang dibagi jaga. Yang spesial harganya mahal atau murah? Dokter umum mana lebih banyak dengan dokter spesialis? Dokter umum, spesialis? Sedikit, mana lebih mahal. Spesialis mas cuma, cuma gini kemarin gigi-gigi. Oh ya, enam ratus ribu <laughs> cuma <cuman> gitu doang Sakit cuma digini. Iya udah ya, di nah, sana tiga ratus ribu. Oh, dokter spesialis, dokter umum udah koplek-koplek komplek kople. ngomong banyak ber tujuh ribu. ribu. Coba, kenapa, kenapa ya orang biasa itu harganya murah dan banyak. Ingat, penduduk surga banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa orang-orang spesialis ini? Siapa, Siapa mereka? mereka? Nanti akan ya, saya jelaskan. Pian, ya, ya, kita, kita orang biasa atau istimewa? Hmm. Ini, ini di, di kereta, kereta pagi malam. jam 5, saya berangkat, berangkat saya foto ini tidur tidur, tidur, tidur, tidur, ini tidur, ini tidur, tidur, ini berdiri tidur, tidur, juga. tidur juga Ini masih hidup nih satu. satu. Ngapain? ngapain? Baca Quran <laughs> Ini ada satu gerbong tuh Mas biji ngapain? Baca Quran, masyaallah. Begitu itu, saya samperin, Mas. Kalau berangkat dari mana tadi? Dari stasiun Bogor bang. Oh sama, sama dong. dong. Iya. Kemana mas? Gondang Bukitnya dia pak, Satu kali jalan bang. Alhamdulillah. Satu kali baca bisa secius. Saya bilang, oh, Allah Wahab Saya stickver malu juga kenapa Satu kali baca. Berarti. Live Learning kali kal kita berada di Batihudalim, meyakin aladin, ayubino, nabilhoi, dulu. Kita sudah tiba di Depok. Anda sudah di stasiun UI, Anda sudah di Cawang. Anda sudah ditebet, Anda, Anda sudah di Manggarai, Anda sudah di Satu setuju selesai. Asik, coba. Berarti, Berarti kalau dia 30 hari naik kereta? Astagfirullahalazim. Ya, ya. Antut. Allahu Akbar. Antung seumur hidup enggak khatam-khatam. Kata Ustaz saya baca kulhu wallahu ahad 2 kali. Kan katanya kulhu wallahu ahad itu kan setengahnya Quran, Ustaz. Saya baca dua kali, kan khatam sekali. Iya, itu ngakalin Allah namanya. Ayo ayo, ayo, ayo, berubah, berubah. Ya? Ya? Orang, spesial orang spesial itu, itu... Ya? Orang, orang istimewa itu sedikit Orang biasa, biasa banyak. banyak Nah, oleh orang karena itu, lihat Siri-siri orang istimewa, bagaimana mereka? mereka? Ketika, Ketika orang lain tiduran, tiduran dia, dia tadarusan tada Beda ya, ya. banyak atau sedikit? Dikit Ketika orang lain having fun, dia malah pengajian Orang jalan-jalan, di... dimana ya Jadwal pengajian yang terdekat Oh, ada Al-Azhar, kejar Oh, ada Ustaz Fatih di masjid BI, kejar Ketika Betul ada orang yang, yang sedang sibuk, sibuk belajar, ya, Dia gila sedekah Oh ibu-ibunya grade, grade sale, sale mid-night sale. sale Ya, ya 70%, 80%, 80 Dibilang bahwa, ah ya. enggak Bosan belanja, belanja terus, terus sedekah Nah, nah, nah, nah duit mana nah, nih proposal, proposal sini Ya tim ya, biaduk nih tadi mau berangkat Mana? Oh kapan oh, berangkat? Sini sini nomor kening mana? Kening, mana? Eh teman-teman KSI. KSI? Nah dah dah Masya Banyak atau sedikit? Sedikit Yang banyak ngapain? Ya belanja Ya, yeah. yeah. ketika orang lain malam mingguan dia itikaf Sorry. Bro, bro yuk, ngapain? Ya? Biasalah, Pim. Wah, enggak. Soal aja istri lu sama keluarga, enggak sulit. Itikaf, Bro. Wah, itikaf beda. Banyak atau sedikit? Sedikit, nah. Oleh karena itu maka Ramadan tahun ini sebulan puasa penuh pasti, nah, ya. Salat fardu semoga saja coret. Harus. Masa enggak salat fardu? Ya? sholat taraweh, kadang-kadang nah, coret, harus kalau antum gak keburu ke masjid, antum bisa lakukan itu malam sebelum sahur, antum bangun sholat dan bahkan lebih afdol, kenapa? karena dihitungnya sebagai sholat seumur hidup semalam sutup masyaallah ya sampai, sampai, mana? sampai ke sahur, baru makan sahur kita kan gak bangun langsung ke meja makan jangan ya, mas, ambil unduk dulu, sebentar saja Lama kan sujud, sujud antum. Bisa Gimana Allah mau memberikan pertolongan berarti sama antum kalau Allah antum enggak dekat sama Allah? Dekat ini momennya. Ini saatnya. Dan belum -bel tentu Ramadan tahun depan ada lagi. Ya? Udah ingat udah ya kemarin? kemarin? Saya udah cerita saya belum di sini? Belum. Oh, belum. Jamaah saya itu yang kena tabrak bis, bis yang remnya blok Di mana? Di puncak. Kan 25 orang tewas tuh. 3 orangnya itu jamaah saya, ya, jamaah saya Sudah beli, beli tiket umroh Ramadan. Ramadan Jadi, Jadi kemarin, kemarin itu kemarin Udah pamitan sama keluarga kan Menjelang puasa itu kemarin Mau beli Udah tiket beli, beli tiket Ramadan 10 hari kemarin terakhir kemarin lagi Bayangin itu. Spesial Tapi, tapi apa? apa? Allah, Allah izinkan Allah wafatkan dia Sebelum Ramadan <laughs> Tapi Allah sudah cacat Nilai pahala puasanya Dan pahala niat umrohnya dia kemarin Ada yang nama namanya Ustadz Ja'far Lagi baca Quran di Kementerian Sosial dapat viralnya dia lagi liap luakum ayyukum ahsanu amala. Begitu selesai baca Quran, beliau langsung dadanya sesak, langsung meninggal di atas Quran. Masya Allah Tidak ya, ada hantu mengambil pelajaran dari itu semua. Kalau mereka mulia wafatnya, bagaimana dengan kita? Dalam kondisi apa nanti kita akan wafat? Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian menamatkan bacaan Quran kita berharap coret haruslah sekali aja seumur hidup. Gimana caranya Ustaz? Antum duduk habis sholat fardu nih, 4 lembar. 4 lembar, 1 2 3 4. Nah, nanti zuhur 4 lembar lagi gitu. Terus aja. Kalau misalnya ada yang kelewat, ya, dan, wah, ya jadi double lah, 8 lembar. Ada yang kelewat lagi jadi 12 lembar. Makanya jangan lewat 4 lembar khatam. Khatam sekali. Ya, antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sebulan Ramadan khatamnya 60 kali. Ustaz, Ustaz itu gimana bacanya ya? ya? Karena, Karena dia hafal, hafal isinya. Juga. Jangan, Jangan sampai kayak antum baca. baca. <gak> dia hafal. Orang, orang kalau hafal gimana? Ya kayak, kayak scan doang, nyet, nyet gitu. Sut lewat. Sut sut. Iya, cepet, cepat 60 kali. Berarti, berarti sehari, berapa? sehari berapa? Dua Sehari, sehari cepet, dua kali hatam Iya, khatam besoknya 2. 60 kali selama Ramadan. Bayangkan. Utsman bin Affan Bacanya asar, sholat setelah sholat, sholat, sholat baca asar ya, Isa, hatam Kenapa Karena mereka hafal Kalau anda mungkin ini zalika apa zaliku apa zaliki? Eh, lama banget. Ini leher babu, leher babihi, leher babuuhu ah lamaan, lama. Eo eoo itu aja berapa menit. Ini mah udah kayaknya kan set lewat cepet. Ya, masya Allah. Ya, ya menamatkan masalah. bacaan Quran tidur setiap pagi, Coret, kurang Ya, mudah-mudahan Ramadan ya. tahun ini berkesan buat antum. Kenapa? Kenapa? Karena kita nggak tahu. Sekali lagi, saya nggak tahu juga nih. Jangan-jangan saya udah sering di KSI. Jangan-jangan ini -jangan Jangan KSI terakhir saya. Saya juga nggak tahu. Tau. Mbak Sopsi minta. minta, saya bilang ya jadwal. Oke, Mbak bisa. Mas Audi minta, ya, ya. bisa. Saya nggak tahu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat saya dengan antum. Saya nggak tahu. tahu. Kenapa? kenapa? ya karena jadwal saya kosong, saya bilang kenapa begitu? jangan-jangan ini terakhir saya di KSI, KSI. oleh karena dan itu, jamaah yang dirahmati Allah pertanyaannya adalah, apakah masih ada Ramadan tahun lalu untuk kita? siapa, siapa yang bisa memastikan? nah eh, jom, insya Allah saya yakin tahun depan saya masih ada, siapa? dan gak terasa udah murah pertengahan ini tanggal hari minggu udah 17 Ramadan gak terasa, udah 17 Ramadan Ya, mohon yang doanya, doanya ya, ya, nanti kalau bisa, bisa hadir, hadir Hadir tanggal 11 Juni Bertepatan dengan 17 Ramadhan Saya meloncing pesantren Rafis di Bintaru Sektor 9, Blok JF 9 Nomor 5, yang mau hadir silahkan Nanti kita buka puasa bersama di sana Insya Allah ada Ustaz Felix Siaw, ada Ustaz Derry Sulaiman Ada Mbak Dewi Sandra dan yang lainnya Kita tausiah Letakkan batu pertama dan kita buka puasa bersama Yang, yang mau hadir yang ya Nanti hubungin saya, Ustaz saya ingin hadir, hadir Silahkan, gratis, gratis. Nanti insyaallah mulai dibangun pesantrennya 2018 pesantrennya jadi anaknya antum atau antum nyantri sana boleh. Setahun antum masuk situ setahun ya ambil cuti setahun gitu cuti setahunnya. Fiturisan namanya Ustaz gitu ya. Setahun antum masuk situ hafal Quran 30, 30 juz 114 surah. Gratis ya yeah. dan fasilitasnya bagus-bagusnya. Ya. Yeah. Ustaz dananya dari mana? Jangan dipikirin dananya Allah semua, biar Allah yang urus ya. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ingat ya. Ini tempat pulang antum. Ya, sempit tempatnya dan antum akan cepat diantar. Kalau Mas Audi misalnya meninggal jam 08.00 pagi, hati-hati nah, Mas Audi ditunjuk Ustaz di Jabal Allah. <coughs> Kalau antum meninggal jam 08.00 pagi, punten paling lambat jam 12.00. Saya datang jam setengah dua udah langsung dibawa di masjid, udah di masjid. masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar, Sudolah Ilahilah Allah, sudah enam hamdan rasulullah, halasolah halasolah, kalau mau tisalat kalau mau tisalat solat zuhur. Setelah solat zuhur imam langsung berdiri dan dia katakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sholat fardu mohon berkenan untuk menyembatkan saudara kita yang bernama Audi, Dan selesai. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung, langsung habis zuhur, Ambulan langsung, langsung pergi. Enggak boleh lama-lama. Bapaknya bilang ke saya, "Ustaz, boleh, boleh enggak asar, Ustaz? Saya masih kangen, Ustaz." Enggak bisa, Pak. Mohon maaf. Makin, makin cepat makin bagus. Kalau wafatnya zuhur, paling lambat antum asar. Ya. ya. Bagaimana kalau ini datang besok, Ya. Ya. Kalau coba oh, nanti datang besok di mana antum bawa apa? Sholat bilang bentong, bentong, puasa juga main-main, baca Quran tapi buru, sedekahnya, sedekahnya masih pelit. Pelit. pelit. Ini mau bawa apa? Pelit. Itu yang pelit. saya kepikiran gitu-gitu. Bawa, bawa apa, apa kita, kita pulang? pulang. Apa, apa yang, yang, mau, yang kita mau kita bawa pulang amal-amal kita sedikit? Ya, ya. ya. Saya, saya aja mohon maaf yang antum panggil ustaz, ustaz. Saya malu. Kenapa? Amal saya saja enggak cukup. Makanya Allah kasih saya ketemu Ramadan apa Allah, Allah kasih, kasih saya ketemu Ramadan karena Allah tahu Karim, ini, amalmu belum cukup nih nih aku kasih aku kamu kesempatan kamu sia-siakan maka Ramadan tahun depan kamu gak ada lagi selesai Allah tahu dosa saya masih banyak banget maka apa kamu aku kasih ketemu Ramadan ya supaya apa? kamu bersihkan seluruh dosa-dosamu itu dengan Ramadan karena Ramadan itu mau nyucikan dosa-dosa tapi ternyata apa? kita gak ngambil kesempatan itu Ibarat kantor, kantor bilang apa? apa? Siapa, Siapa di antara yang kalian yang mau pensiun dini? Begitu. Anto enggak ngambil kesempatan apa kata kantor? Sudah tutup, Mas. Sudah enggak ada ya. lagi. Ya, tuh kan. Kapan tutupnya? Ya, nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah mulai, hormat antu. Cih, saya. Karmata buaya semuanya Apa kata kita? Ya Allah Pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan Ya Allah, ya Allah Pertemukan Ramadan tahun depan Apa kata Allah Kamu ini ya Aku kasih kesempatan Gak diambil Sekarang minta lagi Baiklah Dengan Rahman dan Rahim aku Kasih lagi 1439 Sama Gitu lagi Dikasih, dikasih lagi ketemu lebaran. Ya Allah, minta oh, 14 30, 14 39, 40, Wah, semua dikasih. Apa kata Allah? Cukup, cukup udah, udah, udah. Udah terlalu banyak kesempatan aku beri kepadamu, tapi kamu tapi tidak pernah mengambil langkah, langkah langkah yang tepat untuk hidupmu. Selesai. Ingat, ingat ya? ya, saya ingatkan antum karena Allah. Kenapa? Karena, karena saya juga bakal pulang, sama, semua bakal pulang. Siapa, Siapa yang, yang mau di kantor, di kantor terus? Enggak pulang-pulang. Mau? mau? Mau di sini terus? terus. Enggak. Pasti masih kita, kita? pulang. Saya sebenarnya mau pulang nih. Kenapa? Kenapa? Karena Abi di eksterna ya Ustaz tolonglah sampai habis batik. Aduh, saya mau pulang. Kenapa? Kenapa? Namanya pulang tuh ngangenin, Mas. Betul enggak? Dulu masih sekolah kita apa kata guru kita. Anak-anak, hari ini tidak ada pelajaran, semuanya pulang. Senang enggak? senang banget. langsung masukin buku ke tas, ada yang kececer lari. Karena yang namanya pulang itu enak. Dosen, dosen bilang, bilang hari, ini hari ini tidak ada pelajaran mahasiswa, mahasiswa semuanya, semuanya pulang, pulang kita, kita? Yes, yes mas, mas, mas. Malam, malam ini Allah bilang antum irjiik kata Allah pulang malam, malam ini loh, hati-hati loh, malam ini saya bukan mau nakut-nakutin kalau betul malam ini gimana ya antum diminta pulang harusnya gimana kan tadi pulang gimana seneng dong harusnya tapi faktanya Jangan ya Allah, jangan dulu ya Allah. Ngeri. Kenapa? Amal enggak cukup, cukup dosa, dosa banyaknya. Banyak. Coba bagaimana kita, kita pulang? Coba, coba kalau dibilang-dibilang pulang. pulang. Kan katanya pulang menyenangkan. Saya, Saya pernah ngisi pengajian, pengajian di, Australia di Australia sebulan, sebulan dakwah, dakwah di sana seluruh kota. kota. Widuh itu rasanya nggak ketemu anak istri, masya Allah begitu men, begitu, begitu sampai ke bandara, ke bandara, itu melihat garuda Indonesia, Indonesia mau bawa pulang, pulang huru rasanya itu menggempur pingin pulang. Begitupun seharusnya begitu, antum rindu kampung halaman asli. Apa, apa kampung halaman aslinya? Surga. Ini bukan kamu ini bukan tempat kita, mas, masya Allah. Business day, business hour, lunch break kartu instruction instruction apa ini ini tempat transit doang ibaratnya, ibaratnya antum mau umroh kita berhenti sebentar tempat yang namanya dubai ngapain di dubai? di dubai ya dubai dengan keindahan dan semenuh kekayaannya foto sana foto sini makan sini makan sini apa kata pemimpin jemaah, jemaah umroh, umroh. sudah shh, imigrasi, imigrasi lo bentar bro, lagi check in ayo cepat cepat, cepat. bentar, bentar musuh eh kita, kita bukan kesini ke sini. Kita, kita mau umroh, ma umroh bukan ma ke dubai oh iya ya. transit, transit. antum jangan lupa ini transit antum kira ini tempat apa ini transit siapa yang mau di kantor terus saya pernah nantor ya, itu ber jam setengah dua saya pulang teman saya masih di meja kantor saya bilang eh bro bro, bro lu nggak mau pulang, pulang Enggak. lu kan pengantin Loh baru lu nggak kangen sama istri <tuk> ah, istri <tuk> istri neraka istri, istri dia pulang neraka artinya apa dia nggak mau pulang berarti apa berarti, berarti ada kasus, kasus dengan rumahnya betul nggak orang yang nggak mau pulang kan berarti ada masalah dengan rumah berarti kalau antum disuruh nggak mau pulang berarti ada kasus antum dengan rumah jangan jangan rumah itu nggak terima antum pastor loh, loh iya, iya dong Logikanya, Logikanya kalau kita lalu rindu lalu, pulang, berarti apa? Ada yang Anak abis. itu bilang, Anak abis. saya tuh oh, kalau di depan pintu tuh Terus yang kecil tuh, yang 8 bulan Api, api, lucu mas abis. Istri saya, eh, Api Mau makan abis. dulu, abis. atau abis. mau mandi dulu? Atau abis. mau mandi, atau mandi, mandi, atau atau mandi, mandi sambil makan? Coba bayangin istri Itu istri itu gitu Makan sambil Mandi, itu gimana? Iya Sambil pakai shower, sambil disulangin Allahu akbar. Kangen banget, Kangen banget saya pulang, Mas. Benar, Antun jangan tahan saya, saya deh. Pulanglah <tuk> ini benar. <tuk> <tuk> Tapi entah kenapa ketika Antun dibilang pulang ke akhirat, Antun berharat. Berarti apa, Banyak-banyak istighfar. Berarti Antun kena penyakit yang namanya wahn. Apa itu wahn? Cinta dunia dan takut sama mati. Padahal mati mah enggak usah takut. Mohon maaf. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah kematian itu kehidupan yang sebenarnya kenapa? kenapa? itu yang selamanya yang di sini sebentar. antung kira berapa lama di sini sih? masya allah. Ya. saya masih ingat banget. saya ketemu, saya ketemu sama kuli haji Hasim Musadi belum cerita, cerita ya saya. tiga hari sebelum muafat itu mafadid. masih, masih ketemu. ketemu. eh meninggal, dan meninggal beliau. beliau dan, dan saya, saya dikirim mustajiznya menjelang, menjelang meninggal beliau azan. Ya, beliau di ruang ICU Beliau azan, azannya direkam Dikirim ke Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur kirim ke saya Ya Allah, itu azan terakhirnya mas Dulu ada di TV Sekarang tidak ada, Uje, Dua minggu sebelum meninggal, masih ketemu saya Jadi saya bilang tadi, jangan-jangan Ini pengajian saya terakhir, makanya Kalau orang ingat mati, sayang istri Kalau orang ingat mati Solatnya khusyuk Kalau orang ingat mati, sayang sama anak kalau orang ingat mati, sayang orang sama orang tua orang Kalau orang, orang tua. ingat mati, sayang, sayang sama teman. Kenapa? Kenapa? Karena dia tahu Jangan-jangan ini pertemuan yang terakhir kali Oleh karena itu, jamah yang dirahmati Allah, Allah Jangan, jangan lupa kita, kita semua akan pulang Pulang. pulang. Gak ada Hari yang berbetah di dunia Kenapa? Dunia bukan tempat kita Dunia ini hanyalah tempat transit Dengan segala indah dan permasalahannya Oleh karena itu, jamah yang dirahmati Allah Marilah kita ingatnya Mohon maaf, ini dilihat dari tampak bawah makanya kalau ada yang meninggal ya apalagi ayah atau ibu antum disunahkan untuk mengantar ke bawah ya supaya antum tahu gimana kondisinya saya pernah dua kali ya pertama keluarga saya yang kedua adalah uh, guru saya saya masuk ke dalam ternyata benar di atas itu begini semua ini anak kita ini istri kita ini teman-teman kantor semua antum lihat wajahnya perhatikan semua mereka menatap kita dan kemudian sholat antum tidak berguna lagi. Selesai Saum antum juga, juga tidak berguna lagi itu. Tapi sedekah jari antum Wakaf antum Sedekah jari antum mengalir abadi Meskipun antum sudah mati Yang kedua apa kata Rasulullah SAW Ilmu yang bermanfaat Ustaz Alhamdulillah saya punya ilmu manajemen Ajarkan sama orang Ustaz saya punya ilmu financial literasi Boleh ajarkan sama orang Supaya orang sadar laporan beruangan Ustaz saya punya ilmu Ilmu apa? Bahasa Arab Ajarkan sama Ustaz Ustadz saya punya ilmu tafsir Ajarkan sama orang Kenapa? Mengalir Selamanya Meskipun antum sudah tiada Yang ketiga apa? Anak yang soleh Bagaimana anak yang soleh? Orang ketemu bapaknya jarang Ketemu pulang udah tidur Pagi kita bangun dia udah berangkat Terus begitu Dan gak terasa Begitu lihat Ya Allah anakku udah jangkung banget Udah gede Tiba-tiba udah tumbuh jakun, tiba-tiba dokumis, masya Allah udah cepetlah waktu, benar nggak terasa? Nggak ya, terasa nih anak saya mau dong SMP, ya langsung cepet bang, bang, kayaknya abang tuh baru kemarin nak lahir, ini foto-fotonya abi masih pegang, iya biar terlihat adik itu ya mirip abang, mau jadinya, masya anak soleh, ya, anak soleh. Bagaimana, Bagaimana kita, kita mau ciptakan ma anak soleh? Dulu pengin min banget minta anak, Mbak minta apa? Ya Allah, pengin punya anak, ya Allah, pengin punya pihin pihin, anak. Udah punya anak dititip-titipin. Titipin ke didipin mertua, dititipin ke orang tua, dititipin ke, ke daycare. Ya, mohon maaf Mbak ya, ini diapers ini susunya, ini permennya kalau dia nangis kasihnya aja Mbak ya. Berapa bayarnya? 5 juta. Oke. Nah, sudah saya transfer ya, saya lebihin lagi 500 ya Tolong dijaga anak saya, saya pulang jam setengah 12 ya Jadi tolong dititip Balik, balik kantor jam setengah 12 Mana anak, lagi tidur bu Ya udah masukin ke mobilnya, tolong ya Bu, gendong dong bu Udah masukin aja, saya capek Begitukah sikap seorang ibu yang menginginkan anaknya soleh Anaknya soleh, gak akan pernah, percaya Dan jangan lupa Kalau antum biasa dititip-ditipin Di masa tua nanti antum pun dititipin rasakan pedihnya ketika hanya dikunjungi sebulan sekali dan setahun sekali kemudian bilang apa mama ini nih, kerjanya minta minta aja dari kemarin kan udah kemarin transfer uang ombat buat mama tahu nggak mama dulu nitipkan aku dan sekarang aku nitipkan mama ke panti jompo biar mama tahu bagaimana rasa sakit aku dulu nah mulai nah? Dan mohon maaf mas mohon maaf setelah saya selidiki ternyata polanya berulang banyak, banyak jamaah saya kayak gitu soalnya Ternyata, ternyata saya tanya gitu, itu rupanya juga begitu sama, itu, sama orang tuanya suka dititip-titip. Dititip, jadi di masa tuanya pun dititip-titip. Ya? ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril, Jibril pernah berkata, "Muhammad, hiduplah sesukamu." Terserah, sesukamu. Namun, namun ingatlah, sesungguhnya akhir kehidupanmu adalah kematian. Wahai Muhammad, Cintailah siapa saja sekendakmu, cintai istrimu, cintai anakmu, cintai mobilmu itu, cintai harta. cintailah. Tapi ingat, kata Jibril, kamu akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja semaumu, tapi ingatlah, engkau pasti akan diberi balasan. Oleh karena itu, jamaah yang berahmati Allah ini ingin saya ingatkan. Semoga bermanfaat. Dan saya fikir tidak perlu ada sesi tanya jawab. Karena saya sudah rindu pulang. Nah. Saya sudah dari pagi keluar dan mohon maaf memang kebetulan saya harus menjemput saudara di Halim Sehingga saya khawatir beliau menunggu lama Jadi insya Allah mudah-mudahan ya doakan bisa ketemu sama teman-teman Kaisal lagi Mas Danu sama Pak Audi sama teman-teman nah di sini ya mudah-mudahan Allah menjaga antum dan memudahkan urusan antum Di dunia dan di akhirat Saya tidak bisa apa memberikan apa-apa kecuali doa Mudah-mudahan doa saya dijawab Allah SWT ya. Baik sebelum ditutup saya ingin menyampaikan pesan ya. Saya ada program, program program Namanya program Indonesia Bisa Baca Quran Antum sudah tahu Indonesia Darurat Quran 53% penduduk Indonesia Tidak bisa baca Quran Banyak banget Ustadz, itu survei susernas Nah saya sama tim Itu keliling Indonesia Ke Aceh, ke Medan Ke Palembang, ke Kalimantan Ke Papua, ke Manado Keliling, kenapa ya? Bebaskan buta aksara Quran Antum tidak perlu ikut keliling Antum cukup berdonasi Caranya gimana? Setiap 100 ribu rupiah Antum sudah membebaskan satu orang ah, Ustaz, Ustaz saya 1 juta Berarti 10 orang Antum mebebaskan Ustaz, Ustaz saya 1 juta silahkan kali Ustaz saya 100 juta silahkan kali Nah berarti apa? Kalau Antum bantu donasinya Berarti membebaskan satu orang Dari buta ksara Quran di Indonesia Dia bisa baca Quran? Dia sering baca Qur'an, pahala bacaan Qur'annya Ngalir terus ke antum. Walaupun Antung sudah wafat, kenapa? Sadakatun jariah Oleh karena itu, ya, bagi yang mau Silahkan nanti sudah dapat Rezeki berlebih, silahkan Itu ada nomor rekeningnya, tapi mohon maaf Memang belum ada rekening Atas rekening standar charter -nya. Jadi terpaksa harus Nyebrang, bang ya. Tidak ya, jadi alasan untuk itu, beramal soleh itu, itu, itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup, sebelum ditutup Satu lagi uh, Saya ingin, ingin kabarkan betapa nikmatnya sehat ya. Lima, Lima rumah, rumah dari rumah saya, saya pagi, pagi kemarin, kemarin itu, itu Ngangkat, ngangkat jempol gak bisa Jadi disuruh pak coba, coba gerakan coba tangan kiri, kiri. Ya. Kaki kiri Coba, coba tangan coba kanan, kanan. kanan Ya, ya coba, coba kaki kanan Bisa jempolnya, bisa jempolnya gak bisa bergerak Ternyata apa? Sensor, Sensor dari, sini dari sini ke sini, sini itu gak nyambung Struk, struk. Struknya ternyata apa? Menjala Sekarang-sekarang bahkan bukan kaki kiri Sudah separuh badan Menjala Nah bayangkan kalau itu antum Mau gak? Ada uang 30 miliar tapi struk ya? Antum di atas kasur Udah merot gini ya? Minum juga buah sedotan Tapi uang 30 miliar Mau gak? Buat apa? uang 30, 30 miliar, memang iya Antum cek seldo bener 30 miliar, miliar. Ya, sel. Sel. Benar, 30 miliar. tapi, tapi stroke apa nikmatnya kasur yang empuk gak, nikmat mobil yang mewah gak, nikmat istri yang cantik gak, nikmat kenapa stroke, nah, nah ibu, ibu saya, saya hampir stroke ya gula darahnya 500 Masya Allah, mohon maaf Antum yang kena gula darah hati-hati tiga besar penyakit penyebab kematian ibu saya kena stroke, kena diabetes sampai 500, ginjalnya kena, matanya udah rabun. Alhamdulillah sembuh Sekarang ibu saya Nyankri di Aagim sebulan Dan bisa lancar baca Quran Semua normal lagi Dan baru pulang umroh barama saya Nah obatnya itu bawang daya Selalu saya bawa kemana-mana Jadi ibu saya itu dapat obat Dari pedalaman Kalimantan Bawang daya namanya Nah diambil ibu saya buat sendiri Nah sekarang saya bawa bagi antum yang punya orang tua sakit stroke jantung asam urat dan yang lainnya silahkan diminum itu herbal nggak ada efek samping rasanya kayak teh tawar. Nah saya bawa ada tim saya hari ini bawa silahkan bagi yang mau satu pack itu murah harga cuma dua puluh lima Nah diminum nanti lihat efeknya. Bagi yang mau beli lagi nanti di situ ada nomor handphone ibu saya bisa langsung pesan. Ibu saya pesan ke saya soalnya apa, Mama ngerasakan gimana nggak enaknya, maka tolong bawakan ini, kemana kamu pengajian, jadi saya kemana-mana pengajian bawa ke ayah, dan ternyata banyak jamaah saya yang telepon, Ustad saya diabetes 300 turun, Ustad asam urat saya turun, Ustad kolesterol saya turun, alhamdulillah, ya. Bagi yang mau silahkan, untuk ingat ayah, ibu dan keluarganya yang mau silahkan, ya yang, yang ee, mau donasi silahkan ada kotak keropak bagi yang enggak pakai kotak keropak mau transfer juga mangga silahkan terima, terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca istighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim wa'atubu la'ik kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis Alakallahumma wa bihamdika ashadu Allah ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fikri yang telah memberikan ceramah bagi kita semua. Semoga setelah dari sini kita bisa